It's All or nothing really got away, o f driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know. Somebody I'm let y going u d w n And then pulled you around pull was g e t t i kind of under, s e be d to e love you going I'm and this time I fear there's no one I turn to. It's all a nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know. Somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I can't say, God. マナマナマナマナフェンサーセシャマナジョバーフェンサーマナガラヤギャラガシあマナマセシャ Ya、uh, terserang u t ya, malam hari ini, aduh gila ya, aku pusing nyari kata-kata yang tepat buat penampilannya. Ya, jujur Akses ya, ya aku sudah pernah sepanggung juga sama kamu, aku ikutin perjalanan karir kamu, kamu juga orang yang tough banget, gak pernah berhenti untuk coba dimana aja, jadi aku, aku lihat memang hari ini, di umur sekarang ini kamu jauh lebih m a t a n g nyanyinya, dewasa banget. Di depan tadi kamu sekedar ber, berbisik nyanyinya pelan gitu, udah bikin hancur hatiku tuh. Di hancur, depan tuh... Tu, itu lagu, hancur hatiku, hat, itu h a g u i k u lagu. Lagu? Iya, <tuk> hancur hatiku. Itu lagunya sih itu ya. Iya, <tuk> <tuk> <Buna. tuk> jadi malam hari ini aku... bener-bener terhanyut sama penampilan kamu, kamu keren banget tekniknya luar biasa, tapi nggak berlebihan. Di, ini yang aku bilang kemarin ini mau komersil mau di panggung kamu berhasil, dua-duanya keren. <tuk> <tuk> Oke, Mas Arimau ngomong dulu. Aksisia sangat berkelas. <tuk> Ag, <tuk> kamu keren. <tuk> Um, cuma untuk ngasih tau ke penonton semua ya, menyanyi seperti itu, itu tidak mudah.、Yes. Menyanyi dengan suara yang berbisik itu kontrolnya harus bener-bener jago banget, kalau enggak, enggak akan bisa kontrol suara. Pitch suara untuk berbisik ya. Dan n、uh, g g a k tau sih kalau aku emang penggemar suara kamu, jadi ya, ya kamu keren. Terima kasih, Tapi tadi aku mau tanya sebentar sebelum bunda ya, ini kenapa、uh, Mas Anang mungkin ada komen ya? 私 n ちは、この時点で、ディブラカテアで、スティックピッチ。 ngomong ayo cepetan digit, ngomong digit. ngomong iya maia nggak boleh t a r t u t u p nyuruh aja makanya gini, gini ya, harus kalah kalah iya sama anak harus ngomong mas coba anak. mas anang ngomong oh ya nggak salah ngomong aku nggak oh、lalu. pesinaan <laughs> aku kepingin biar teman-teman bicara dulu buat dia gak, gak, nanti tadi, aku terakhir tadi kamu bisikin aku Loh, iya, iya, iya, apa lu ya nggak apa-apa kamu falas, ngomong、soalnya. dulu kan kamu paling berdiri pertama dulu kasih pendapatku enggak sebenarnya kamu udah internasional banget itu aja yes sangat internasional oke dan kamu p a n y、okay. a n y i dengan gaya kamu sendiri itu yang sangat mahal? Karena penyanyi aslinya dengan kamu itu berbeda 300 juta persen? Yes. Iya. Derajat, derajat, derajat. Oh, derajat-derajat. Kalo beda tuh derajat, <laughs> Ma eh. Bukan persen, Ma eh. 360 Jadi, derajat beda aksesia. itu. Aksesia. Iya, Mas. Aksesia, mungkin aku sekarang harus、okay. ngomong kenapa aku gak berdiri tadi. Sakit asam urat. e b e n t a r m b a k ya. s a k a m urat ya mungkin. Kenapa aku gak berdiri? Uh, aku mungkin mencoba mengartikan perasaan kamu mudah-mudahan salah sih, tapi aku coba aja, coba, aku coba aja. Waktu kamu menya menyanyikan lagu ini di depan, aku tidak meragukan bahwa kemampuan tadi lagu yang berbisik di depan, itu sangat bagus aku tahu, itu bagus banget, ekspresif banget, kamu mengontrol vokal bagus, disitu bagus. Disitu kamu bisa lihat ekspresif juri mungkin, dan mungkin ngelihat, animo masyarakat,、ah, pendengar yang disini, sorry, sorry, sorry, itu yang mendistract kamu. Kamu merasa pede disitu mungkin. I don't know. Gak tau, nggak sebentar, sebentar. itu. Mungkin disitu kamu makanya aku bilang ada d e n g a r pici sedikit pada waktu yang tinggi kamu pici disitu. Oke, tadi katanya di segmen sebelumnya fales-fales sedikit gak apa-apa.、Nah, Sekarang karena fales gak boleh tadi. Aku hanya ngomong, kenapa? Kamu kalau bisa benar-benar dengan kemampuan kamu, kamu bisa lebih mengontrol diri dengan baik. Kamu akan perfect. Itu yang aku mau. Kenapa? Kamu mampu masalahnya. Intinya gini ya, mas Anang. Masalahnya mampu. Susi sukurung maru. Oke, maaf, maaf, maaf. maaf. Nah, Karena itu yang aku harapkan. Ini pasti kalau kamu akan、uh, perfect, tadi tidak, tidak. pici disitu. itu pasti mungkin penyanyinya lagu ini atau pencipta lagu ini akan komen tentang kamu. Karena Idol ini udah dilihat dunia, udah l i h a t dunia, aku bilang. Kalau m e n g e r t a h Mas Anang yang penjelasannya agak rumit ya tadi ya. Asli rumit, aku aja yang cukup pinter susah ngerti. Nah, karena、India、kamu cukup pinter bukan pinter, sebentar, jadi susah. mungkin begini yang di Mas Anang, Kendalikan dirimu ketika melihat reaksi penonton ya. yang luar biasa. Itu gitu aja kok susah ngomong gitu. Nak! Lo n g g a k kalau n g g a k dijelasin aku takut salah.、Su. Tadi mutar mutar m u a r Kalau n gak g dijelasin dulu, takut nanti pengertiannya terputus-putus. Kan suka diputus-putus. Pokoknya enak l a h Tapi aku ngerasa kayak kalau emosi yang coba dikontrol seperti Mas Anang bilang tadi, ini kalau aku ya personally. Mungkin memang karena cara menyanyinya seperti itu. Karena dia t u dari whisper terus tiba-tiba m e l e d a k m e l a Tadi meledak, ada meledak memang,、gitu. ada lepas sedikit. Tapi buat aku、Ma. tidak mengurangi keindahan penampilan. Anang bener, Anang bener tadi, Anang bener. Gak masalah, cuman aku merasa karena aku kepingin kamu luar biasa. Karena kamu punya kemampuan yang memang di luar rata-rata. atas rata-rata rata, mas, yeah, bukan lalu, di luar. Rata, oh iya serius, di atas rata-rata.、Yeah. Rata. <tops> <Di atas tops> Karena kamu ra perfect, di atas rata-rata. Rata.、Yeah. Yeah. Tapi intinya sih kalau misalnya menurut gue, kalau misalnya gue boleh nambahin juga.、Yeah. Uh, ketidaksempurnaan barusan itu justru membuat penampilannya jadi sempurna sekali sih.、Yeah. <sout> uh -huh. Ya pokoknya itu ada, catatannya ada. Kamu luar biasa <males teenagers> bagus hanya sedikit pinci dibutuh-butuh sedikit-sedikit aja. Kalau kamu bisa merubah itu jadi luar biasa keren. Yes. Pasukan yang sangat luar biasa sekali dari para juri,、uh, hmm. membangun banget.、Hmm. Mudah-mudahan、uh, dilihat sama penyanyi aslinya dan dikomen juga ya, i、yeah, kayak bener, gitu. Bener, Untuk membuktikan kalau Mas Anang salah juga gitu. <laughs> Anang nggak salah, Iya. g a k salah, Anang. bukan、anak. soal ini ya. Tapi ruwet tadi, jelas. Idolovers, m a nonton keseruan lainnya di Indonesian Idol, langsung aja yuk. Klik subscribe, jangan lupa juga like, komen, dan share ya. Thank you.